Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Nasional Akbar, rahmakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para jama'ah yang beribadah salat Jumat di Masjid Nasional Akbar Surabaya. Sebelum kita ikuti rangkaian ibadah salat Jumat, perlu kami sampaikan kepada para jama'ah. yang pertama Mohon kepada para jamaah mengisi software depan serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. selanjutnya infak Jumat yang lalu sebesar 77 juta Semoga amal jariah para jamaah diterima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala percayakan ibadah korban para jamaah kepada masjid nasional Akbar Surabaya Harga kambing Rp2.500.000 dan korban kolektif sebesar Rp2.750.000. Hubungi posko korban di pintu timur, utara, dan selatan. Selanjutnya ikuti salat tahajud berjamaah Ahad hari. tanggal 20 Agustus 2017 pukul 1.30 di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya bersama Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya Ustadz KH Haji Abdul Hamid Abdullah MSI terbuka untuk umum. Selanjutnya Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bekerjasama dengan klinik SWJ Malang mengadakan operasi bibir sumbing gratis yang ditangani oleh tim dokter spesialis Info pendaftaran hubungi sekretariat Masjid Al Akbar Surabaya di nomor 8289755 8289756. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Jumat 25 Dzulqa'dah 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2017 Masehi yang bertindak sebagai khatib Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Iqsan Yusuf S.H.M.Hum dengan tema Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman. Sedangkan Imam Ustaz Haji Ahmad Nasih dan Mu'adzin atau Bilal Ustaz Haji Son Haji. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 أَجَادُوا إِنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ أَجَادُوا Oh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ومواله قال تعالى في كتابي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون احواني رحمكم الله اوصيكم نفسي بتقوى الله waqad faaza muttaqun amma ba'd muslimin jamaah jumat rahimakumullah pertama-tama mari kita senantiasa berucap syukur berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, yang jumlahnya tidak terbilang. Antara lain berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup, sehingga dengan modal sehat sampai hari ini, kita dapat berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar ini, dalam rangka mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dicatat, dan dihitung oleh Allah, Sebagai amal soleh yang diriduainya Amin Salawat dan salam Moga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya Melalui khutbah ini Saya selaku khutib seperti juga khutib yang lain Berwasiat taqwa Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Atau dengan kalimat lain Ayo kita senantiasa meningkatkan keikhlasan kita Dalam melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Mudah-mudahan dengan kita ikhlas melaksanakan perintah Ikhlas menjauhi larangan Allah Allah berkenan mewujudkan janji-janjinya Antara lain Kita yang ditulis dalam Al-Qur'an, mayyatakirlah ya jannallahu makhrajah wa min la Siapa saja yang mau melaksanakan perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari semua kesulitan hidupnya dan Allah akan memberikan kepadanya rejeki yang tadi sangka-sangka dari mana datangnya. itu janji Allah bukan janjinya khatib muslimin rahimakumullah dalam rangka menambah wawasan agar supaya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah maka khotbah kita kali ini bertema cinta kepada tanah air Adalah merupakan bagian dari iman Muslimin rahimahkumullah Kalimat tema atau judul dari khutbah kita itu adalah merupakan Terjemahan dari sebuah hadis Hubbul waqan minal iman Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis tersebut, para muhadisin, para ahli hadis, mempermasalahkan tentang kesohihan hadis tersebut. Dari segi sanat, Dan rawinya, Tapi dari segi matannya. Dari segi isinya. Para muhadisin. Para ulama hadis. Sepakat. Bahwa isinya adalah. Sohih. Oleh karena itu. Pada kesempatan ini. Pada khutbah ini. Judul ini sudah disiapkan oleh. Pak Mir Masjid. Sehingga insya Allah saya akan menguraikannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Pada kesempatan ini kita tidak akan membicarakan perbedaan-perbedaan atau permasalahan dalam hubbul wa teleminal iman. Tapi kita akan membicarakan isinya. Cinta tanah air adalah merupakan bagian dari iman. Karena ulama' berpaham bahwa isinya adalah sohih benar adanya hadirin rahimah kumullah. khubbul watan minal iman cinta tanah air bagian dari iman al-jurjani dalam at-ta'rifat menerangkan al-watan huwa Maulidur Rajud Tanah air adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana orang tersebut bertempat tinggal. Lahir di situ, berdiam di situ, bernegara di situ. itu namanya tanah air katanya Al Jurjani sehingga orang cinta kepada tanah air artinya orang tersebut senang tinggal di negeri sendiri orang tersebut akan rindu apabila meninggalkan kampung halamannya meninggalkan rumah tempat tinggalnya Apabila dia jauh dari rumah tempat tinggalnya, kampung halamannya, orang tersebut akan merasa rindu. Orang akan tersinggung apabila negerinya diejek, apabila negerinya dicerca, apabila negerinya dihina. Orang akan marah, tergugah hatinya untuk membela, apabila tanah kelahirannya, kampung halamannya, rumah tinggalnya, negerinya dijarah oleh orang lain. Itu tanda bahwa cinta tanah air adalah watak dasar dari manusia. Muslimin rahimakumullah Apa dasarnya, mana dalilnya, mana dasar hukumnya kita mengatakan bahwa cinta tanah air adalah watak dasar atau tabiat dari manusia. Dalam sebuah ayat surat An-Nisa ayat 66. A'udzubillahimnas syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Walau anak kata benar alaihim anik tulu amfu sakom awih haruju min diarikom mata alun mataf aluhu illa kalil. Andai kata ditetapkan Kau saya bunuh. Kau keluar dari rumahmu. Nistaya orang tidak akan mau melaksanakannya. Nistaya orang akan bangkit untuk membela dirinya. Karena dirinya akan dibunuh. Nistaya orang akan tergugah hatinya. Karena hartanya akan dijarah. Nah, ini berdasar ayat. Ini katanya para ahli. Ini merupakan dasar hukum bahwa cinta tanah air adalah merupakan watak dasar dari manusia. Kita tidak akan rela, kita akan mempertahankan diri apabila kita ini akan diserang, akan dibunuh. Kita akan mempertahankan diri apabila harta kita, rumah kita akan dijarah oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah. Apakah dibenarkan dalam agama kita mati membela negara, kita mati membela kampung halaman, kita mati membela di kala rumah kita mau dijarah? Orang mengatakan itu benar. Kenapa? Ada perintah Jangan kau hilangkan nyawa Jangan kau bunuh diri Kecuali kita membela yang hak Membela yang benar Sehingga bunuh diri adalah dilarang Dikala kita mati Membela kebenaran adalah Dibenarkan dalam agama Katanya para ulama. Kita mati mencari nafkah, kita mati mempertahankan harta milik kita, itu adalah mati sabi lillah, kata Nabi. Dalam sebuah hadis. Man kharaja yasa' li nafsihi ya'ifuha Siapa saja yang keluar dari rumahnya mencari sesuap nasi agar dirinya tidak menjadi peminta-minta. Dan kemudian mati dalam mereka mencari sesuap nasi. Fahuwa fi Maka dia matinya adalah sabi lillah. Man khoroja yas'ali waladihi sigaran fahuwa fi Siapa saja bismillah keluar dari rumahnya mencari pemenuhan kebutuhan. Liwaladihisihoran untuk anak-anaknya yang masih kecil di rumah. Untuk anak istrinya yang kecil di rumah. Kemudian mati dalam mencari pemenuhan kebutuhan keluarganya. Fahuwafisabilillah. Maka orang tersebut mati. Sabilillah. Atas dasar ayat dan hadis ini. Sebagian ulang berpaham bahwa membela kita, membela hak-hak kita, membela tanah air milik kita, membela sejengkal tanah milik kita adalah hak, adalah sabi bila kita mati. Muslimin rahimahumullah, bagaimana kenyataan sekarang yang kita lihat? Nampak-nampaknya akhir-akhir ini, kita lihat, kita nonton di televisi, orang bilang katanya persatuan dan kesatuan kita, kesatuan negara kita sedang terusik. Orang menganggap dirinya paling benar menyalahkan orang lain. Orang menganggap dirinya paling berjasa dalam menegakkan negara ini. Menganggap orang lain kecil. Berebut jabatan orang lain jangan dan seterusnya. Kita lihat bersama di berita televisi. Bagaimana agama memandang yang semacam ini. Orang berjuang untuk kepentingan dirinya. Orang berjuang untuk kepentingan kelompoknya. Orang lain jangan. Mati-matian mempertahan, mempertahankan kelompoknya. Mempertahankan sukunya. Mempertahankan sebagian kelompok kecil dalam wilayah kita ini. Bagaimana? Rasulullah bilang. Man mata asobiyatin mata jahiliyah Siapa saja yang mati membela kelompok kecilnya Membela sukunya Maka matinya adalah mati jahiliyah Apakah kita ingin dimasukkan ke dalam mati jahiliyah dikala kita? Ingin menegakkan kesukuan, ingin menegakkan kedaerahan, ingin menegakkan kekelompokan. Padahal kita sudah sepakat untuk bersama karena kita, Kita semua adalah bersaudara. Pendiri Republik ini sudah membuat garis orang bilang katanya harga mati. bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia sehingga haram tentu hukumnya katanya ulama' dikala kita saling berterpecah belah karena mempertahankan kesukuan berdasarkan hadis tersebut muslimin rahimakumullah kalau begitu bagaimana kita bersikap menghadapi situasi yang semacam ini Tentu kita, kalau kita kembali kepada ajaran agama kita. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikala beliau mulai membangun desanya. Mulai membangun negerinya. Ia diperintahkan Allah untuk menuju ke suatu tempat. Anak satu-satunya pada saat itu adalah Ismail. Ismail. Istrinya bernama Siti Hajar dipindahkan ke suatu tempat. Bagaimana harapan Nabiullah Ibrahim dikala membangun desa pertama kalinya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ikuti jejak-jejak Nabiullah Ibrahim. Fattabia'u millata Ibrahim hanifa. Kita diperintahkan ikuti jejak-jejak Nabiullah Ibrahim. Bagaimana dalam rangka membangun kampung, membangun desa, membangun negeri? Harapan Nabiullah Ibrahim lihat. Rabbana inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zira'in 'inda Tuhan. Lihat Saya tempatkan anak istriku, saya tempatkan keturunanku. Biwadin ghairi dzar'in di suatu lembah yang sehelai rumput pun tidak ada. Alias kering kerontang, apalagi sepotong manusia, sehelai rumput pun tidak ada. Nah ini awal mula pembangunan desanya. Ain da baitikal muharam di suatu tempat yang namanya Baitul Haram yang sekarang Mekah itu apa harapan Ibrahim salah satunya jadikan hati manusia tertarik kepada tempat ini tertarik kepada Ismail dan istrinya ini ini kan kehendak Ibrahim membina kerukunan agar supaya orang manusia fajal afidata minan nas manusia pada umumnya tertarik ke tempat ini tertarik kepada penduduk negeri ini bukan saling menjarah bagaimana Kaitan eratnya, doa atau harapan Ibrahim terhadap negeri yang dia bangun. Rabi Jalhazal Balada Amina, minta kepada Allah dijadikan negerinya adalah negara yang aman sentosa. Dan kemudian apa? Minta agar supaya penduduknya juga menjalankan sholat. artinya tidak melupakan Tuhannya. Warzuq ahlahu minas samarat. Kemudian minta kepada Tuhan, minta kepada Allah agar supaya penduduk negerinya diberikan kemakmuran berupa rezeki, berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi penduduknya. Ternyata dalam ayat itu Ibrahim membangun bukan hanya kemakmuran saja yang dituju. Bukan hanya untuk kepentingan golongannya. Bukan untuk kepentingan anak turunnya saja. Tapi dia katakan. Manusia seluruhnya diharapkan. Ada sambung rasa. Antara manusia pada umumnya. Dengan anak keturunannya Ibrahim. Bukan mau hidup sendiri. Tetapi hidup dengan orang lain. Ibrahim juga mengharapkan, bukan hanya kemakmuran duniawi saja. Tetapi Ibrahim mengharapkan, jangan masyarakat di negaranya itu bertuhankan materi. Oleh karena itu, andai kata di, kita simpulkan, Dikala kala Ibrahim membangun negeri maka yang dikehendaki adalah negara baldatun thayyibatun ghufur katanya orang selalu ditengung-dengungkan tentang cerita negara dalam kaitannya Ibrahim mengatakan hazal balada amina aman sentosa yang dikehendaki kerukunan dikehendaki kemakmuran juga dikehendaki dan kemudian Ingat kepada Allah, menjalankan perintah Allah juga tetap dilaksanakan. Nah ini ajaran singkat yang dia disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dikala Ibrahim bermohon. Punya harapan dikala ia membangun desa yang sekarang kita sudah bisa lihat bagaimana keadaan Baitul Haram sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai hari ini masih tentram dan masih menyembah Allah, bukan hanya kemakmuran yang dia pikirkan, kemakmuran dunia yang dia pikirkan, tetapi dunia akhirat dan kebersamaan sekaligus jalan. Saya rasa khutbah kita dalam waktu yang terbatas ini, kita batasi sampai sekian, semoga bermanfaat adanya. بارك الله لي في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وبذكر الحكيم مني ومنكم إنه هو الرحيم الحمد لله الحمد لله كما أمر أشهد لا إله إلا الله وشد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر قال تعالى في كتابه عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وبرك على محمد كما باركت على إبراهيم Wala librahima fil'alamin, innaka hamidun majid. Pada khutbah kedua ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Dosa-dosa kita diampuni, dan niat-niat hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirlana. Walil muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal ambad Allahumma ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Dosa-dosa kedua orang tua kami Serta dosa-dosanya muslimin Muslimat Baik yang masih hidup maupun yang sudah afad Allahumma ya Allah Amarmu telah kami dengar Melalui rasulmu yang sekarang tertulis dalam Al-Quran, yang berbunyi, وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ وَلَا Berpegang teguhlah kalian, kepada tali-tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Oleh karena itu, Ya Allah, mengingat firmanmu itu, bangsa kami dewasa ini, sudah 772 tahun telah merdeka banyak karya anak bangsa yang telah dihasilkan banyak pula pikiran anak bangsa yang telah diciptakan kemakmuran bangsa kita telah tinggi karena usaha keras dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala namun demikian ya Allah akhir-akhir ini persatuan dan kesatuan bangsa kami terasa terusik saling salah menyalahkan merasa benar sendiri saling berebut kekuasaan orang lain jangan kebagian saling berlomba kemewahan biarlah orang lain terlunta-lunta saling unjuk kekuatan biarlah orang Orang lain tertindas. Oleh karena itu ya Allah tolong. Bahwa perbuatan itu saling menyalahkan. Saling menindas adalah antara kita sesama bangsa. Oleh karena itu ya Allah tolong. Lilit kami bangsa Indonesia erat-erat Dengan tali temalimu Agar kami menyatu padu Dalam sebuah wadah NKRI Ikat kami anak negeri ini Erat-erat Agar supaya kita tidak saling bercerai Tidak saling berpisah Tetapi menyatu padu Dalam sebuah Negeri Republik Indonesia seperti menyatunya warna merah dengan darah. Allahumma ya Allah. Yaqlibul lail nahar. Inna fi dzalika la ayatin lil Malam akan bertukar dengan siang. Itu pertanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir oleh karena itu ya Allah di hari kemerdekaan ini masih banyak saudara-saudara kami yang sakit terbaring di rumah sakit tolong ya Allah tukar penyakit mereka dengan kesembuhan agar mereka merasa merdeka dari rasa sakit tolong tukar kemiskinan kami dengan kesejahteraan agar mereka tidak terbelenggu agar mereka tidak terlunta-lunta merdeka dari papa dan nestapa tolong ya Allah kebodohan kami kau tukar dengan kepintaran agar kami tidak gaptek agar kami juga bisa melihat perkembangan zaman tidak ketinggalan dengan bangsa lain Oleh karena itu, ya Allah tolong bangsa kami angkat ke muka-permukaan yang lebih bagus daripada yang sudah-sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. Wa dakhirnal jannata malabrar, ya aziz, ya ghafari rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallah ya'murukum bil adli, innallah ya'murubil adli, wal ihsan, wa ita'idil qurba'ah. قَوْيَانَهَا أَنِ الْفَغْشَى إِلَى الْعَرْبَالِ يَعِنِ زُكُومَ لَكُمْ تَذَكَّرُواْ إِذْ قُرْوَ اللَّهَ تَجِدُكُمْ وَلَا اللَّهِ أَكْبَرُ وَبَشَّارٌ مَالِكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَارَكَاتُ اللَّهُ ياد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفنا ودقو امد الصلاه ودقو امد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وفقكم وان اضطري من الله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 استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّ وَدٌّ غَيْرُ ذِي صَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ أَرَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ الْأَنْفُسَ مِنَ النَّاسِ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلل وما يخفى على الله من شيء الأرض ولا في السماء، الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده.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 الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا رضى للذين ادعمت غير المظلوم الحمد لله الذي وهبني على الجبر إسرائيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة وميع ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحه إلى حضرت الحبيب المصطفى ورسول المجتبى نبي المرتضى نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى سيد سادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياقنا عبدوا إياقنا استعين إهدنا الصراط المستظيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلي المغضوب عليهم ولا الظلي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 لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاث هادف العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صيراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين افضل ذكر في الله لا الله لا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرّم و رحم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا يا ربنا لقب إنك انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخدك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجهنة مع البرار برحمتك يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله لله رب العالمين الفاتحة